سبِ الله من شرور أَمْفِسِنَا وَسِيَاءَ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِيهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلَ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًا مُحْدِدًا أَشْرُو اللَّهِ إِلَّا فَإِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ الَّذِي لَا نَبِيَ بَعْدَهُ فَقَالَ اللَّهُ سُوَحَانَهُ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عن من قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نطفه satu, dan mencipta daripadanya suaminya, dan di antara mereka banyak lelaki dan wanita. Sesungguhnya Allah Yang Maha Kuasa bertanya-tanya tentang mereka. Sesungguhnya Allah Yang Maha Kuasa adalah Yang Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah Yang Maha Kuasa adalah Yang Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah wa kullu bid'atin dalal wa kullu dalalin ila anaf Ya khwatibina azin Allah wa iyyakum Imam Ath-Thahawi rahimahullah berkata wa qawluhu dan beliau berkata wa narju lil muhtinina minal mu'minin ay ya'fu anhum dan kita mengharapkan untuk orang-orang mukminin, orang-orang yang berbuat baik dari kalangan orang-orang mukmin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatnya nya Wa 'alaihim. Dan kita tidak kita tidak ee uh, mengatakan bahwasanya mereka akan aman dari siksaan Allah. Wa nashadulahum bil jannah dan juga kita tidak memberi persaksian bahwasanya mereka masuk ke dalam surga. Wa nas taqfirulimasih lima limasih ihlimusihih dan kita memohon keampunan untuk kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Wa la alaihim. Dan kita tidak takut atas mereka. Wa la Dan kita juga jangan berputus asa, berputus asa atas uh, kondisi mereka. Ehwadidinazinallahu ayyakum. Imam At-Tahawir Rahimahullah di sini, setelah menguraikan secara panjang lebar bahawasanya kita tidak boleh mengklaim seorang yang sudah mengucapkan La ilaha illallah sebagai orang kafir. Kita harus hukum dia sebagai hukum yang zahir. Jika dia mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kita katakan dia sebagai seorang muslim. Jika kita telah yakin kalau jika kita telah yakin bahwasanya dia jelas dan yakin masuk Islam maka kita tidak boleh mengeluarkannya dari Islam kecuali dengan keyakinan juga. Oleh karena itu dilarang mengkafirkan seorang yang mengucapkan la ilaha illallah kecuali setelah iqamatul hujjah. Setelah jelas bagi dia dalil, diberi argumentasi namun tetap membangkang tentu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama, disinilah baru dia boleh dipunis sebagai seorang kafir. Sebagaimana para ulama dahulu sampai sekarang banyak ee, memberi ponis terhadap orang-orang ahli fit'ah yang dipunis sebagai orang kafir. Bahkan sebahagiannya dipunis hukuman mati atau disembelih. jadi seorang muslim yang telah jelas bagi kita, yakin dia sebagai seorang muslim maka sebagai sikap kita terhadap mereka kita mengharap pada Allah subhanahu wa ta'ala semoga jika dia memiliki kesalahan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya dan mengharapkan agar dia masuk ke dalam surga namun tidak berarti tidak, namun kita tidak boleh memastikan bahwasanya dia masuk surga. Kita hanya boleh mengharap semoga dia masuk surga. Namun untuk memastikan dia masuk surga, ini juga suatu perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh mengklaim seseorang masuk ke dalam surga kecuali apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sebaliknya Kita tidak boleh mempunyai seorang Masuk neraka Kecuali yang telah disebutkan Allah dan Rasulnya di Dalam Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Selain daripada itu Kita hanya mengharap dan berdoa Memohon Semoga dia dan kita Dimasukkan Allah surga. Hanya sampai di situ ya, Hanya sampai sebatas itu Bahkan kita juga dilarang mengklaim seorang sebagai mati syahid. Ya, dilarang kita mengklaim seseorang, dia. Orang yang mati syahid. Sebagaimana Imam Bukhari meletakkan satu bab. Di dalam sahihnya, bab tidak mengatakan seorang dia itu mati syahid. Namun kalau kita menghukum secara umum, itu dibolehkan. Seperti... Uh, Sabda Rasulullah sallallahu alaihi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kalaqala Rasulullah sallam, "Syahid umatku syuhada umatku khamsatun." Bahwasanya mati syahidnya yang umatku ada lima Al-mabtu matun yang mati karena sakit pes, sampar, wal mabtun yang mati ataupun yang meninggal karena sakit perut, wal ghoraq yang meninggal karena tenggelam Ataupun hanyut wal hadam Meninggal karena tertimpa reruntuhan Wasyahid fisa bilillah Dan orang yang tewas berperang Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Seperti kita ketahui Bencana kemarin ini yang baru terjadi Banyak kalangan kaum muslimin Yang tewas akibat tertimpa reruntuhan Akibat gempa Kita boleh mengatakan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengumpulkan mereka dengan para syuhada mengumpulkan mereka dengan para syuhada, namun mengklaim per orang misalnya si pulan mati ketimpa tiang dia mati syahid ini merupakan perbuatan ataupun sikap yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Jadi hanya kita berharap kita berdoa semoga jadi kalimat semoga di sini ya. semoga dia mati syahid sebab kalau kita katakan dia mati syahid Artinya bagaimana? Artinya dia orang yang masuk surga. Nah jadi demikian. Karena syahid itu tidak ada ganjaran kecuali surga jannatun na'im. Para khafiddin adzallahu <tuh> wa iya'kum. Jadi kebalikan daripada yang telah diterangkan pada kajian yang lalu. bahwasanya kita dilarang mengatakan seorang kafir. Dan memastikan dia masuk neraka. Sebaliknya. Ya seorang yang muslim kita hanya bisa mengharapkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampun dosanya dan semoga dia masuk ke dalam ke dalam surga. nah jadi ini kan terakhir ya jadi e, mengatakan misalnya salam, salam seperti si Muhammad syahid itu dilarang syahid Hasan al itu dilarang tapi hanya sekedar nama tidak apa-apa Siapa namanya Syahid, tidak apa. apa Tapi kalau dia dibeli gelar setelah dia meninggal misalnya ataupun setelah dia digantung, kemudian dikatakan dia nih Syahid Hasan Albanna, Syahid Said kutub. Syahid Bukhari, Syahid itu dilarang dalam dalam Islam. Kenapa? Karena artinya kita memastikan dia masuk ke dalam surga. Tapi kita katakan ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan dia pada kelompok orang yang mati Syahid itu tidak apa-apa. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surat Al Baqarah satu satu delapan belas ladina amanu, wala hajaru, wajahadu fi sabilillahi ulaiq yerjoun rahmat Allah. Wallahu wafurrahim Sesungguhnya orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang hijrah Dan berjihad di jalan Allah Mereka lah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Apa hubungannya dengan judul kita tadi? Judul kita tadi mengharap Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dia dan memasukkan dia ke dalam surga Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita dan mengasuhkan kita ke dalam surga. Hanya itu bisanya. Ya. Namun perlu kita ketahui. Yang namanya harapan. Ya, yang namanya harapan. Tidak hanya sekedar mengharap. Ayat ini disebutkan. Walladina amanu. Mereka yang beriman. Wahajaru. Kemudian dia berhijrah. Bagaimana yang antem ketahu, bagaimana para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Harta benda mereka ditinggalkan. Tanah handai taulan ditinggalkan di Mekah. Menuju Madinah. Terkadang tidak bawa apa-apa kecuali bekal di jalan. Ya. Beriman. Berhijrah. Wajahadu fi sabi Kemudian jihad fi sabi lillah. Menyabung nyawa. Menyabung harta dan nyawa. Ula'ika yarjuna rahmatullahi. Mereka lah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rahmat kita harapkan setelah melakukan amalan. Rahmat kita harapkan setelah kita melakukan amalan. Jadi ketika seorang mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan dia meyakini, wah rahmat Allah itu sangat luas. Ketika dia melakukan maksiat dia kembali terbayang Allah itu kan maha pengampun lagi maha penyayang Maha memberi maaf Memberi rahmat Jadi dia mengharap rahmat Allah Tapi tidak mau beramal Mengharap rahmat Allah Tetapi tidak beramal Ini merupakan satu perkara yang mustahil Para sahabat beriman Berhijrah Dan berdihar Ulaikah yarjul Mereka inilah orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka silahkan beramal-amal yang Kita mengharap keampunan, tapi tidak pernah berumur soleh, tidak pernah berusaha apa namanya menjauhkan larangan-larangan Allah. Ini namanya mengharap, tapi tidak punya modal. Sesuatu yang diharapkan apa namanya sangat jauh maka mustahil untuk digapai. Kenapa? Karena dia tidak berusaha untuk menggapai rahmat tersebut. Kita lihat dari uh, dari Aisyah radhiyallahu anha. Salat dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, aku katakan ya Rasulullah, alladheena yuutuna ma athaw wa qulubuhum wajilan." Dan orang-orang memberikan apa yang telah diberi rezeki yang telah diberikan kepada mereka wa wajilat dan hati mereka bergetar. Kul ladzi al khamr wa Apakah yang dimaksud dengan mereka ini adalah mereka yang berzina, minum khamr dan yang mencuri? Kemudian kata Rasul Kemudian kata Rasulullah sallallahu "Ya Ibnu Abdus Siddiq wahai putrinya Siddiq. Walakinahu rajul yasumu, yusolli wa shadaqah. Baya kau anahu Allah yuqabil minhu. Orang tersebut bukan seperti yang kamu katakan. Ya. Tapi mereka adalah seorang yang berpuasa, solat, bersedekah dan khawatir. Jangan-jangan dan merasa khawatir kalau amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Ya. Jadi kalau kita ingin ingin apa namanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala, ya berusaha berusaha sedapat mungkin supaya uh, uh, dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian di sini disebutkan ini membandingkan antara mengharap rahmat Allah dengan amalan mengharap rahmat Allah dengan amalan merupakan satu hal yang apa namanya, yang sangat terikat merupakan satu hal yang sudah menjadi sebab akibat apabila seorang haus dia harus minum kalau hanya mengharapkan dahaganya akan lepas sementara air yang ada di depannya tidak diminum, tidak akan lepas dahaganya. Walau anna rajulallahu al-ard ya yu'amalu ay ya'udu alayhi min al-maghalliha ma yanfa'u. Apabila seorang mempunyai sebidang tanah kemudian dia uh, mengharap agar tanah dia ini me menghasilkan sesuatu wa ahamalaha yahrusaha wa yahrusaha wa lam tetapi dia tidak me, tidak membajaknya dibiarkan begitu saja dibiarkan begitu saja tidak membajaknya dan tidak menebarkan uh, benih dia tidak menebarkan bibit wa rajaa wa rajaa annahu ya'ti min wa zaraa wa ta'aha kemudian dia mengharap Meharap agar apa, uh, tanah yang dia miliki akan menumbuhkan tumbuhan yang menghasilkan dan seterusnya seterusnya sebagaimana orang yang telah membajak tanahnya, me merawat tanahnya, menebarkan benihnya. Kemudian <tuk> laat dahun nasmin asphahitsu baha. Tentu orang-orang akan mengklaim dia sebagai orang yang gila. Orang mendapatkan hasil setelah membajak tanah, merawat tanah, merawat tanaman, menebarkan benih meletakkan kuda seterusnya maka dia insya Allah akan menuai hasil itu masih insya Allah belum tentu ya yeah. masih insya Allah belum tentu apalagi orang yang membiarkan tanahnya begitu saja kemudian dia mengharap aku yakinlah pokoknya bahwasanya Allah pasti akan memberiku rahmat pasti ini tanah akan berbuah enggak akan mungkin yeah. satu hal yang enggak mungkin kalau ada yang mengatakan seperti ini orang akan menilai ini orang Rawah. Orang gila. Dari mana datangnya buah kalau enggak ditanam? Dari mana menghasilkan tanah kalau enggak dirawat tanah kemudian dipuai benih dan seterusnya. Kemudian, wakadali kalau roja wahhasun alvon nuhu ayaji uhu waladun minuari jima ayusil alamu ataupun demikian juga apabila ada seorang yang mengharapkan seorang anak. Wah aku ini kepingin punya anak, pingin sekali. Tak dia yakin bahasnya Allah maha pemberi. Inilah hara zakat begitu. Allah maha memberi rezeki. Allah yang memberi ini dan memberi itu. Dia yakin sekali Allah pasti akan memberi. Kemudian dia tak nikah. Dari mana datang anak? Kloning. Ya, ini satu hal yang mustahil. Dari mana dia punya anak? Kalau seorang punya anak, kepingin punya anak. Ya, cari-carilah kira-kira siapa yang mau dinikahin. Kan begitu. Sudah menikah. Dia di sana, aku di sini, punya anak. Enggak, harus dekat-dekat dulu, kan begitu. Ada prosesnya. Ada prosesnya hingga memiliki seorang seorang anak. Kalau ada yang pengin punya anak tapi enggak mau nikah. Ini namanya orang gendeng. Kenapa? Karena dia untuk mendapatkan sesuatu tidak melalui jalur yang yang telah tetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya. Wa kadzalika man hasana dhannuhu wa qawa qawa fil fawz waddarajatil ula wan na'imul muqim. Demikian juga mereka yang sangat prasangkanya sangat baik terhadap Allah dan sangat kuat harapannya akan mendapat jannah derajat surga yang paling tinggi min ghairi ta'atin wa la ila ilallah taala. Sementara dia tidak melakukan ketaatan dan tidak mendekatkan diri pada Allah Subhanahuwataala. Biintisali awamirihi dengan cara melaksanakan perintah wajibinabi nawahi dan menjauhkan larangannya. Tentu ini satu hal yang mustahil. Kalau kita ingin mendapatkan pahala, mendapatkan surga, ya silakan. Allah Subhanahuwataala telah menetapkan jalur jalurnya. Jangan hanya me, apa namanya? Memikirkan ataupun membuat kesimpulan إن الله لا يعفي أيش ركبي وَيَعْفِي رُمَادُ نَادَى الْكَلِمَةَ يَشَاءُ. Sungguhnya Allah subhanahu wa taala Dia mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa dosa yang lainnya. Eh sudah dah, yang penting aku enggak buat buat syirik. Yang lain-lainnya, ya Allah kan mengampuni. Kita masih memiliki ke ke ke kemungkinan untuk diampuni nanti di akhir akhirat, di hari akhirat. Iya kalau diampuni, kalau enggak kan berabi. Orang yang mendapat, yang menginginkan keampunan dari Allah SWT tentu dia apa? Berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Tentunya dia memiliki kemungkinan yang besar untuk diampuni. Orang-orang seperti inilah yang memiliki kemungkinan besar untuk mendapat surga, jana tunai. Adapun orang yang tidak melakukan kebaikan, dia muslim, tidak syirik, tapi melakukan berbagai macam dosa besar, kira-kira Memiliki kemungkinan enggak dia diampuni dari Allah? Kira-kira gimana? Hah? Anggamlah? Dia enggak syirik? Enggak melakukan kesyirikan Seorang muslim? Enggak melakukan kesyirikan? Namun dia Biasalah melakukan dosa-dosa besar Curi memang sudah profesi uh, Dan lain-lain lah Kira-kira nah, gimana? Apa dia memiliki kemungkinan untuk mendapatkan Mendapatkan keampun dari Allah? Mungkin Memiliki kemungkinan Kalau kita katakan tidak Khawarij Sebagaimana yang telah kita Kita jelaskan pada kajian-kajian yang lalu Ya ya, Tapi kemungkinan kecil Kemungkinan kecil Dan ini kemungkinan besar Kedua-duanya memiliki Kemungkinan Jadi demikian para Ekafiddin Tipis saja antara Apa namanya uh, Antara orang khawarij Dengan apa pemahaman kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah? Dikit saja. Kelihatannya dikit, ya. Ternyata dikit antara Tidak mungkin dengan mungkin. Kalau dikatakan tidak mungkin, Khawarij. Kalau dikatakan mungkin, dia ya, termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini kan para ikhwatiddin izallahu wa iyakum. Wa mimma yambagi yu'lam anna man raja'a syai'an istalzama istalzama raja'uhu umuran. Satu hal yang perlu diketahui, barang siapa yang menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu dia harus memiliki beberapa hal. Pertama, Mahabatuma Yarju. Dia menyukai apa yang dia harapkan. Dia menyukai apa yang dia harapkan. Misalnya anak kuliah, biasanya setelah kuliah apa yang diharapkan harapkan? Ah? Nikah apa kerja? Ah? Nikah atau diterima terima? Sekarang levelnya harus mapan. <laughs> <tuh> kerja. Kan begitu. Tentu orang yang mengharapkan kerja, dia memang suka. Ingin sekali. Itulah yang diharapkannya. Itu yang pertama. Tidak mungkin seorang menginginkan sesuatu, dia kata, aku sebenarnya ingin sekali memetik mangga itu. Ingin sekali. Suka mangga itu. Ingin memetiknya. Apa namanya suka dengan mangga, mau makannya, kepingin makan, tetapi sebenarnya aku gak suka mangga, ini satu hal yang gak mungkin, dia ingin makan mangga. Suka, apa namanya, bagaimana ya, satu hal yang gak mungkin digabungkan, ya. Apabila kita mengharapkan sesuatu, maka yang pertama, pasti dia, pasti dia mencintai apa yang dia harapkan, kan begitu misalnya antum mengharapkan seorang akhwat sebagai istri yang solehah kan begitu, sudah dapat inilah kira-kira kan begitu sudah dapat inilah kira-kira kira-kira tinggal bagaimana strateginya untuk ditangkapkan begitu <tuk> ya ini istilah apa aja yang ringkas-ringkas aja masa dijabarkan bagaimananya udah bagaimana caranya, kan begitu sudah dapat, ini cocok Ketika sudah cocok tentu kan ada cara-cara. Kepingin untuk meraihnya, kan begitu? Jangan seperti tunggu merindukan bulan. Artinya bagaimana? Dia kepingin tapi tidak ada reaksi, tidak ada amalan, menginginkan surga tapi nggak berbuat ketaatan satu hal yang mustahil. Menginginkan sesuatu yang diharapkan tapi dia tidak berbuat, tidak ada aksi. Ya tentunya kalau seorang nggak ada aksi, tentunya dari sana juga nggak ada reaksi, nggak ada respon, kan begitu? Kalau nggak ada respon berarti nggak ada interaktif, iya kan? <laughs> Yang kedua, sahuhumin kuati. Yang kedua, khawatir. Ya, khawatir apa? Khawatir jangan-jangan ini terluput, kan begitu? Oleh karena itu segera dia pinang. Karena apa? Nanti disambar orang misalnya, ini contohnya, ya kita menginginkan sesuatu, ya tentu di samping kita ingin meraihnya, tentu juga khawatir jangan-jangan ini diambil orang, ataupun jangan-jangan ini sudah hilang duluan, kan begitu? Nah, ini ha ini merupakan harapan, harapan seseorang akan menyuka, disukai, targetnya itu akan dia sukai, yang kemudian dia khawatir jangan sampai dia terluput. Jangan sampai harapan tersebut apa namanya terleput dari dirinya. Yang ketiga, nah ini juga yang satu hal yang paling penting. Karena yang pertama yang kedua itu belum lagi ada tindakan. Ya, masih wacana. Masih apa namanya? Ya, masih program-program, masih big masternya. masih, apa namanya? Masih uh, master plan-nya saja. Belum ada pull up-nya ke orang. Kan begitu. <tuh. tuh. tuh>. Ya. Belum ada kelanjutannya. Yang ketiga ini yang penting. Kalau enggak, Antum menghayal. Apa itu? Sa'yuhu fit tahtilihi bihasbil imkan. Berusaha untuk mendapatkannya sesuai dengan kesanggupan. Mengapa harus ada kesanggupan? Supaya Antum tidak kecewa sekali ketika apa yang Antum cita-citakan itu ternyata tidak Antum gapai. Tidak dapat Antum meraih. Karena apa? Karena kita di sini hanya berusaha. Setelah berusaha, ya semampunya. Kalau enggak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Izlimkan para ikhwatul din, azan Allah Suka, kemudian khawatir Dia nanti akan terluput. Namun enggak ada aksi. Enggak akan mungkin dia gapai. Enggak akan mungkin dia raih. Harus ada, harus ada apa namanya? Harus ada uh, amalan harus ada apa namanya? Hah? <laughs> harus ada amalan atau ada aksinya untuk mendapatkan itu. Kemudian apa? Ketika kita melakukannya itu disesuaikan dengan kesanggupan kita. Kalau enggak sanggup ya sudah mundur. Begitu. Enggak sanggup. Misalnya meminang seorang akhwat. Kata kata orang tuanya boleh, tetapi Biasanya anak saya yang paling tua itu 40 juta uang hilangnya, <tuk> aneh aneh <amikannya? tuk> Itu biasanya, kan begitu. Nah tentu kan ini, dia sudah memberi gambaran. Kita hitung-hitung, duit -hitung, kita 40 juta, ya kurang-kurang dikit lah, kurang-kurang 6 juta gitu. Ya kan, enggak mungkin, enggak mungkin sampai, jual tanah juga enggak sampai. Udah, oh, tetap berusaha, lobby, dilobby. Kan begitu kita Pak, Pak, Pak Gini. Ya, ya dikirimkan orang-orang para para apa orang-orang yang bisa melobi kan begitu. Tidak bisa juga sudah. Yang penting kita berusaha. Nah ini harapan. Demikian juga kalau kita mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah itu besar sekali dan banyak sekali bentuknya. Mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan apa namanya kita katakan sebagai global eh? bentuk apa saja yang kita senang itu merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala apakah dia berupa nikmat, berupa kelulusan, berupa uh, kerja, berupa uh, mendapatkan seorang istri yang soleh men apa, kemudian mendapatkan uh, rezeki yang berkah dan seterusnya itu semua rahmat Allah pada intinya, dalam meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita harus berusaha waladhina <Suluhi> amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah Yaitu mereka yang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah s.w.t. Ula'ika yarjuna rahmatullah. rahmatullah. Mereka lah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah s.w.t. Kalau enggak ada amalan, ya, hanya sekedar harapan. Ya, itu sama artinya dengan khayalan. Tidak akan mungkin untuk diraih. Rahmat Allah pun tidak akan mungkin diraih. Wa amma la yuqarinuhu shay'un min adapun harapan tidak dibandingkan dengan tiga hal ini bahwa membabdul amani ini sama artinya dengan menghayal war raja shay'un wal amani shay'un akhar karena apa karena harapan mengharap babnya lain satu hal yang lain sementara menghayal juga satu hal yang lain tidak tidak sama ya satu hal yang berbeda, mengharap dengan menghayal satu hal yang berbeda. Terkadang menghayal, menghayalnya ada dua. Menghayalkan, menginginkan sesuatu yang nggak mungkin. Misalnya, antum kepingin memeluk gunung, kan nggak mungkin. Seandainya aku punya sayap, aku terbang-terbang, itu nggak mungkin. Udah menginginkan sesuatu yang tidak mungkin. Tidak. Kemudian ada yang bisa diraih. Bisa diraih. Tetapi karena tidak ada amalan, tidak ada aksi, maka dia menjadi golongan orang yang mengkhayal. Kan begitu. Sama seperti yang saya katakan tadi, di depan saya ada makanan. Ya, ada makanan. Untuk memakan makanan ini suatu hal yang mungkin. Mungkin apa tidak mungkin? Sangat mungkin. Karena depan, di depan di depan di depan kita di hadapan kita tinggal di, dimakan. Ya. Satu hal yang mungkin, tapi hanya kita lihat-lihat saja. Wah enak sekali ini. Ini kenyang kalau dimakan. Putar lagi, putar lagi. Enak ini. Kenyang kalau dimakan. Ya. Kita mengharapkan supaya kita kenyang dengan makanan ini, tapi tidak ada reaksi. Ini juga sama dengan Mengkhayal, Walaupun apa yang di, kita harapkan itu Merupakan satu hal yang Yang mungkin Pada <tuh> khabidin <tuh> <tuh> Allah subhanahu wa ta'firman Inna Allah la yaqfiru aishraqabih Wa yaqfiru maduna dhalika lima yashya' <tuh> Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan mengampuni dosa syirik Tidak akan mengampuni dosa orang Yang mensekutukan dirinya Wa yaqfiru maduna dhalika lima yashya' Dan masih mengampuni dosa orang-orang yang apa namanya, yang tidak syirik, yang bukan dosa syirik lima iya bagi yang dia kehendaki. Kal musyrik la yurja la hulm al Kesirikan mereka yang melakukan kesirikan musyrik tidak ada harapan untuk mendapat keampunan. Li anallah nafaa al an mufroh. Karena Allah mengatakan menafikan mufroh untuk orang musyrik. وَمَا سِوَاهُ مِنْ ذُنُوبِ فِي مَشِعَةِ اللَّهِ Ada yang lainnya, dosa-dosa yang lainnya itu berdasarkan masyiat illa. إن شاء الله هُوَا غَفَرَلَهُ Kalau Allah mahu, Allah ampuni. Kalau tidak, dia azab. Kemudian para ekofidin, في المعجم التبراني tertera أَدْ دَوَاوِينِ عِنْدَ اللَّهِ indallahi الْقِيَمَةِ سَلَا سَتُ دَوَاوِينِ ada tiga catatan nanti di hari kiamat. Yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Diwan la ya ghafirullahu min husya'i'an. Satu catatan dosa. Amalan yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iaitu dosa syirik maksudnya. Wa huwa syirku billah. Iaitu dosa syirik. Kemudian dibacalah. Inna Allah la ya ghafiru ayyushra sabih. Wa diwan la ya turkuullahu min husya'i'an. Kemudian catatan lain. Ya, kata-kata dengan lain, yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiar begitu saja, pasti akan di dihisap. Wahhuwa mawali mulibat ba'obahum baqboh, yaitu kezaliman yang dilakukan hamba dengan yang lainnya, sebagaimana hadis al-muflis, hadis orang yang rugi dia datang pada hari kiamat dengan membawa oh sekian banyak pahala, tapi kot syatamahada wadorobahada. Wasafakadamahada dia telah mencaci orang ini, telah menumpahkan darah orang ini, telah memukul ini. Kemudian faa atauhazamin hasanatihiyu wahazamin hasanatihiy. Kemudian yang ini diberi, karena pembayarannya hanya dengan pada saat itu hanya dengan kebaikan. Ini diberi kebaikan, ini diberi kebaikan. Kalau tidak ada lagi kebaikannya, maka diambil kejelekan orang tersebut Ditimpakan kepada orang yang melakukan zulim tersebut. Kemudian payul kofinal kemudian orang ini dicampakkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena apa? Karena kezaliman itu akan akan dihisap Bagaimanapun tidak akan dibiarkan Allah Subhanahu wa taala begitu saja. Kemudian diwanu la ya'ba bihi. Ada catatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak peduli tidak dipedulikan Allah. Yaitu zulmul <tutuk> abdi nafsuhu bainahu yaitu kezaliman seorang hamba terhadap dirinya yang ada hubungannya dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Para khobidin azab Allahi yakum. Lanjutkan. Pelaku fa'ilus sayiat yasqutu anhu uqubat jahannam binahwi ashar atbab. Pelaku jelek Akan terhindar Dari azab Hukuman jahanam Dikarenakan 10 sebab Perbuatan-perbuatan jelek Perbuatan-perbuatan dosa besar Akan dihindarkan Allah SWT Dari neraka jahanam Dikarenakan 10 sebab Pertama at -tawbah. Yaitu At-Tawbah Bagaimana firman Allah SWT Ilhaman taba, ilhaman taba kecuali orang-orang yang yang ta Kemudian, At taubat. Kemudian atau batu an-nasoh la yaktasu bihazam bundu nazzam bin. Taubat nasohah itu tidak untuk satu tidak dikhususkan untuk dosa-dosa tertentu saja hanya saja perhatikan ya, perhatikan hal walaki hal satawakafah sihatuha ala ayyakuna amatan hatta lo ta'ala min dambin wa asor wa asor wa asor wa asor wa asor ala akhir la tuqbal perhatikan taubat apakah taubat ini akan diterima dengan syarat? Untuk seluruh dosa, ataukah boleh untuk sebagian dosa saja? Misalnya si A berdina, kenangannya, hmm. mencuri, profesinya, bohong, tabiatnya, apa lagi? Ah, minum kamar, memang kecanduannya. Apa lagi? Banyak, ah? bid'ah memang ada siadatnya. Sudah. <laughs> ini yang dia lakukan. Sudah. Pada sotorin tobat. Dia tobat. Tapi tobatnya tobat dari bid'ah saja. Dia tobat nasuha, yang ini belum. Yang zina, mencuri, apa lagi tadi? Dan lain-lainnya itu belum. Dia Aku taubat nausuhah, tetapi yang bid'ah saja Kira-kira Sah gak taubatnya? Tidak. Ataukah taubatnya harus semua? Semua dosa harus Ditinggalkan pada saat itu juga Nah Menurut Antum gimana? Tidak sah, Hah? Tidak sah. Nah. Orang belakang Tidak sah, orang depan tidak. Sah Taubatnya sah tidak. Huh? Atau sebagian saja? Apakah dia dia hanya taubat untuk sebagian perbuatan dosa saja? Sebagian lain tidak? Belum mampu untuk, untuk taubat? Sebagian antum mengatakan sah, sebagian lagi enggak? Ya, yang begitu para ulama juga mengatakan begitu. Sebagian mengatakan sah, sebagian lagi enggak? <laughs> <Yeah. tuh> Namun di sini. Ibnu Abi al menyebutkan pendapat yang rajih yaitu as-sahih annahu tuqbal. Pendapat yang benar bahwasanya taubatnya tersebut diterima. Kemudian, wa hal yudbu islamu ma qabalahu min asyirk wa ghairihi min ad-dunuubi illam yatub minha? Am la budda mal islamina islami mal islami, islami ma taubati min ghairi syirk Hatta law aslama wa huwa musirru zina wa shurbul khamr masalan hal yu'akhadhu bima kana minhu fi kufrihi min zina wa shurbul khamr am la buda'a yatuba min dhalika adz-dzam ma islami au yatuba 'aman min kulli Permasalahan yang lain Apakah seorang yang masuk Islam akan Uh, menghapuskan dosa-dosa yang pernah dosa-dosa syirik ataupun dosa-dosa yang lain dosa besar yang lain yang pernah dia lakukan sebelumnya padahal setelah dia masuk Islam dosa besar itu masih dia lakukan. Amin maksudnya. Si A si A lagi yang sering kena ini. Si A si A seorang Yahud agama Yahudi, atau Nasrani atau Buddha dan seterusnya, masuk Islam. Kesyirikan sudah dia tinggalkan, dia masuk Islam. Sudah. Apakah dengan dia masuk Islam uh, namun setelah dia masuk Islam dia juga masih masih masih minum khamar, ya. Masih suka bohong, masih berzina setelah masuk Islam. Lantas, apakah ketika dia masuk ke dalam Islam dosa-dosa yang dia lakukan sebelumnya itu seluruhnya habis, padahal sebagian dosa masih dia lakukan setelah dia masuk Islam nah, itu dia. paham gak ini bentuknya, bentuk pertanyaannya sekali lagi, sekali lagi, yang lebih paham lebih mantap si B ya dia tadi meyakini in Allah salih salah misalnya dia meyakini bahwasanya Allah adalah salah satu satu di antara tiga tuhan Selain itu dia juga memang candu minum khamar, mencuri dan lain-lain, bahasa-bahasnya yang lainnya. Setelah dia masuk Islam, dia tidak lagi meyakini hal itu dan tidak dia lagi tidak lagi berbuat kekufuran, syirikan. Hanya kebiasaan lamanya masih tetap dia pertahankan. Zina juga masih, mencuri juga masih setelah masuk Islam. Apakah ketika dia masuk Islam Ya, ketika dia masuk Islam, semua dosa ini terhapuskan. Ada kemudian ada dia akan dihitung dosa baru, dosa yang dosa besar yang dia lakukan selama masuk Islam itu terhitung dosa baru. Sementara yang lama itu udah dibuat pemutihan. Ataukah dosa yang lama ini masih dihitung? Hmm. Karena dia selama masuk Islam belum belum taubat. Ataukah dia harus taubat, harus menyertai ke taubatnya dengan semua dosa-dosanya dan dosa siriknya baru ada pemutihan terhadap dosa-dosa yang dia lakukan, ah, gimana? kira-kira aja, kira-kira. pengangantu, -kira. ah? cukup dengan keislamannya. jadi kalau dia setelah itu tetap mempertahankan kebiasaannya sehari-hari Oh yang kemarin tetap, yang pun tetap, yang ini di, dihitung baru. Ah, Gimana? Dosa nya tetap, Pak. Hah? Dosa yang dilakukannya sebelum islam Islamnya tetap. Gitu. Tetap. Hmm. Kemudian, untung? Ashabul Yamin, Ashabul Syimal. <susur> Hah? <susur> Habus. Hmm. Ya, karena memang ini memang masalah istilaf. <laughs> ya namun ada para fakirin asallahu iya karena kalau kita lihat memang masalah dalam masalah seperti ini yang tidak ada dalil yang jelas itu biasa para ulama tentang istilah apalagi masalah-masalah fikih ya masalah-masalah fikih uh, syakawani pernah mengisahkan satu kisah mengenai istilah jadi seorang anak memiliki ayah, ayahnya seorang alim. Setiap di, ayahnya ditanya, istilah, ya. setiap ditanya, kata ayahnya ada istilah para ulama. Setiap ditanya ada istilah para ulama. Ya. Kemudian pada suatu hari ayahnya pergi, <tuh> maka diwakilkanlah mufti kepada anaknya. Kata anaknya aku nggak punya ilmu tentang tentang satwa kata ayahnya, bilang saja kalau ada pertanyaan fi iskilaf <laughs> fi iskilaf, sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh akhirnya tujuh ayahnya, si anaknya menggantikan kemudian datang orang bertanya saya tanya, fi iskilaf sebagian mengatakan, ulama mengatakan boleh, sebagian mengatakan, tidak boleh jadi rupanya tercium ini orang kok, sedikit-sedikit iskilaf ditanya, ya syekh afillah isyak Apakah keberadaan Allah itu masih diragukan? Pihh silah, pihh silah. Sebagian mengatakan iya, sebagian enggak. Baru ketahuan apa namanya? Lupa ini musti apa? Gadungan. <sukain> <gifilaf> ini kisah dari Syekh Alwani. Pendapat yang sahih wah, bahwa asahi itu pendapat yang sahih. An Naulabudda mintaubatimah Islam. Dia harus bertaubat dari dosa-dosa tersebut sekaligus dia masuk Islam. Kalau dia tetap melakukannya, maka dosanya terus masih di dihitung. Sudah, masih dihitung. Jadi ketika dia masuk Islam, dia harus taubat dengan semua dosa-dosa yang pernah, dosa-dosa besar yang pernah dia lakukan. Sudah. Nah, disitulah baru dikatakan apa namanya dikatakan dia taubat nasuh. Wakau nu taubatan, Wakau nu taubah sebab lima lima frony zonuk an mu'aqad an mu'aqad timinha. Ini malah silah haba inal ummah dan uh, taubatnya merupakan taubat dia dari kesirikan, ya. Taubat dia dari perbuatan tersebut merupakan sebab diampuni dosanya dan sebab terhindarnya dia dari siksaan api neraka. Dan ini satu hal yang tidak tidak apa namanya uh, tidak ada silah para ulama. Allah Subhanahu Wa Taala firman, kuliah ya ibadilallin asrafu wahai hamba-hambaku yang telah berbuat istraf, ala amfu yang telah berbuat menzolimi dirinya, la takkan atuh nerahmatillah, janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Inna Allaha yaqfurudzunu ba jamiah, Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni seluruh dosa-dosa. Az Zumar ayat 53. Para Habibin Azanul Hawa kita lanjutkan. Yang kedua, suatu hal yang dapat menghindarkan seorang dari azab Jahannam, yaitu istighfar. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al Anfal ayat 53, "Wahai Allah mu azzibahum wahum yastaafirun". Dan tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala mengazab mereka sementara mereka masih meminta. Beristighfar masih beristighfar. Laki ni istighfar taratan yuk karwahda, wataratan yuk rontit taubah. Hanya saja terkadang ucapan istighfar hanya sendiri, terkadang dibarengi dengan taubat. Ya, bagaimana bedanya antara taubat dengan istighfar? Karena sebagian ayat dan hadis mengatakan taubat. Rasulullah mengatakan, Uh, Innillah astagfirullah berapa? Uh, satu kali dalam satu hari istighfar. Terkadang Rasulullah SAW mengatakan taubat dengan kalimat taubat. Terkadang menggabungkan antara taubat dan istighfar. Apa perbedaannya? Hmm. Di sini disebutkan. Apabila dalam Quran dan sunnah Disebutkan taubah Berarti maksudnya Sama dengan istighfar Apabila Disebutkan istighfar Tidak ada disebutkan taubah Berarti maksudnya Juga taubat Apabila dibarengkan Digandingkan Sama-sama disebutkan Antara taubat dan istighfar Maka artinya istighfar mengharapkan pengampunan dosa yang lalu, taubat mengharapkan penjaga dari Allah agar tidak sampai terperosok pada dosa-dosa itu juga ke pada waktu yang akan datang. Paham ini? Ya, Abi. Paham enggak? Beda istighfar dengan taubat. Oke <tuh> lagi. Kalau disebutkan istighfar saja Tanpa taubat berarti maksudnya maknanya sama dengan taubat. Kalau disebutkan taubat saja berarti maknanya sama dengan istighfar. Kalau digabungkan antara istighfar dengan taubat berarti makna istighfar adalah apa tadi? Mengharapkan keampunan dosa-dosa yang lalu. Sementara taubat memohon pada Allah agar kita dilindungi jangan sampai terjerumus pada dosa itu juga pada yang akan akan datang. Itu dia, sebagaimana disebutkan oleh uh, uh, syarah daripada uh, akidatah tahawi ini. Kemudian di sini di, dicontohkan, seperti antara fakir dan miskin. Seperti antara fakir dan miskin. Seperti Allah subhanahu wa ta'firman dalam soal ma'idah ayat 89 disebutkan, Wa ita'amu asyarah masakin yaitu memberi makan 10 orang miskin. Apakah berarti orang fakir enggak boleh? Hah? Sudah termasuk. Ataupun dalam surat Al-Mujadalah ayat 4, fa it'amush sittina miskina. Maka hendaklah dia memberi makan 60 orang miskin. Apakah berarti orang fakir enggak termasuk? Enggak, tetap termasuk. Dalam Quran dan Sunnah, jika disebutkan fakir, berarti termasuk dalamnya miskin. Kalau disebutkan miskin, berarti fakir termasuk di dalamnya. Adapun jika digandingkan, jika digandingkan sebagaimana dalam Soal Baqarah ayat 271 eh, apaan, eh, Taubah ayat 60 Innamas sadaqah tulil fukara wal masakin. Sesungguhnya zakat harta itu sedekah harta zakat harta diberikan kepada fakir dan miskin. Kalau kita katakan fakir itu sama dengan miskin berarti ada kalimat dalam Al-Qur'an yang enggak ada gunanya. Kenapa kau harus diulang-ulang tanpa ada faedah? Tentu lafaz seperti ini akan ter, tentunya lafaz seperti ini terjauh dari Al-Qur'an. Tak mungkin ada Al-Qur'an seperti ini. Dan Al-Qur'an seperti ini diulang-ulang kalimatnya tapi tidak ada enggak ada arti. Quran mengatakan sungguhnya zakat harta itu untuk fukoro dan masakin berarti jika digandengkan, dibarengkan, disebutkan dia bersamaan berarti antara fukoro dengan masakin, fakir dan miskin itu berbeda apa maksudnya kalau dia fukoro berarti al -mukil. Mukilnya artinya yang pendapatannya kurang kurang, kurang. tidak cukup Wal-masakin al-ala Adam, yaitu orang yang tidak punya. Jadi tak punya sama sekali. Kalau miskin dia masih punya, tapi belum, belum kurang, belum cukup, belum cukup. Kalau miskin tidak punya sama sekali. Nah, makanya disebutkan di sini <tuh> al-fukooro al-masakin. Nah, jadi ini kan para kafir din asalamualaikum. As Beliau di sini mengambil contoh. Itulah perbedaan antara istighfar dengan taubat. Kemudian, yang ketiga yaitu dengan cara al-hasanat, dengan melaku, berbuat kebaikan-kebaikan. Fa innal hasanat bi'asyri amthaliha, karena satu berbuat baik akan dilipat gandakan menjadi sepuluh Allah Subhanahu wa taala firman innal hasanat yudhihibnas sayyiat karena sungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan Al uh, Surah Hud ayat 112. Rasulullah <tuh tuh> <tuh> SAW juga pernah bersabda ittaqillah haisuma kunta wa atbi' at sayyiatil hasanata tamhuha bertakwalah kamu dimanapun kamu berada dan ikuti perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik tamhuha misalnya dia akan menghapusnya. artinya perbuatan Baik tersebut akan menghapus Perbuatan jelek Yang keempat al Almasaib Ad-duniawiya Musibah-musibah Ataupun cobaan-cobaan duniawi Ini juga bisa menghindarkan seorang dari Azab neraka Kalau Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda Mayusibul mu'min min wasabin, wala nasabin, wala ghammin, wala hammin, wala haznin hatta syaukatu yushakuha illa kufar biha min khatayahu <tuh> seolah-olah bersabda tidaklah seorang muslim, seorang mu'min uh, men, uh, menderita sakit ataupun menderita kesusahan ataupun uh, sedang dalam keadaan sedih ataupun derita sampai duri yang menusuknya itu merupakan kafarot ataupun penghapus dosa-dosa yang dia lakukan jadi kalau Anton bersedih ya ketika itu ya mungkin ada satu hal yang membuat kita bersedih misalnya apa yang kita harapkan eh ternyata tidak tidak dapat ya bersedih misalnya kita punya anak punya anak mau masuk sekolah biayanya sekian sekian sekian Kan begitu pening. Kepala orang tua biasanya kalau awal-awal tahun ajaran. Kemudian usaha-usaha-usaha. Belum juga dapat. Kan mulai dikatakan bersedih. Bagaimana caranya? Mulai merasa pening. Atau antum punya satu cita-cita? Ternyata cita-cita ini tidak tercapai. Kan begitu. Ingin jadi PNS. Misalnya. Ya. Ingin jadi PNS. Sudah berkali-kali ujian, kaki jadi tangan, tangan jadi kaki. Kan begitu, kaki direndam untuk menghapal. KPN-KPN juga sudah disediakan. Tapi tidak lulus juga. Ya. Ini kan cita-cita namanya. Sudah. Cita-cita namanya, harapan. Ya. Ketika tidak dapat. tentu sedih kan begitu. Kalau seandainya, ah, biasa-biasa ya Biasa-biasa ya. ya. saja. Berarti biasa-biasanya itu menunjukkan bagaimana usahanya. Gak kan mungkin orang yang sudah berusaha demikian mungkin ketika dia tidak mendapatkan kemudian dia... Ah, bisa, bisa aja. Itu satu hal yang tidak mungkin. Berarti kalau dia katakan, ah biasa-bisa aja berarti apa namanya? Berarti ketika dia menginginkan itu tidak mempunyai usaha yang demikian hebat. Kan begitu. Semua potensi sudah dikeluarkan tiba-tiba tidak berhasil. Sudah, <tuh> akhirnya gak jadi. Itu merupakan... Musibah membuat kita sedih. Apa antum di sini pernah merasa sedih? Sering ya, aduh. Patah hati? <tuh> <tuh> <tuh> ya. Yang mak, selama antum masih seorang manusia pasti akan merasa sedih. Pasti akan ter- teridap ter sakit. Pasti pernah senang, iya kan? Pasti pernah susah. Kan begitu. Itu pasti karena itu namanya dunia. Dan ini semua, ya, ini semua apabila antum rasakan ini dapat menjadi sebagai kafarat untuk menghapuskan dosa-dosa. Makanya seorang mukmin itu enak sekali dengan orang kafir. Kata Rasulullah, ajaiblah amrul mukmin, sungguh memang mengagumkan sekali urusan orang mukmin ini. Nah. Ida aso bahul khair apabila dia mendapat kebaikan, fasah kara jannah. Kemudian dia bersyukur dia mendapat surga. Wa ida aso bahushar apabila dia mendapatkan tertimpa satu ke kesusahan. Tumma fasabara dia bersabar, palaul jannah, kemudian dia juga masuk surga. Enak. <tuh> Jadi, ya. Misalnya seorang <tuh Paint> <Kivol. tuh> mungkin dia orang yang enggak berpunya, kan begitu berselimutkan derita, memandikan air mata. Ya? Eh. Tapi masalahnya harus tetap sabar. Sabar harus tetap di dada, kan begitu karena ini merupakan sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai apa namanya kita cita-cita uh, terbang begitu saja. Ya, harus benar-benar kita tanamkan ini merupakan usaha, ya, Usaha ya kita hanya berusaha kemudian hasil dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berusaha insyaallah kita mau kita bisa. Insyaallah. Para fakidin azanlah <tuh> Yang keempat, uh, tadi sudah keempat yang kelima adabul kubur adabul kubur adab kubur juga bisa menghindarkan seorang masuk dalam neraka jahanam Bagaimana keterangannya? Wah saya diklat insyaallah nanti keterangannya belum sampai waktunya. Yang keenam doa ul mukminin wa istighfaruhum fil hayat badal mamat yaitu doa orang-orang mukmin dan istighfar mereka terhadap orang-orang yang masih hidup dan terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Ya. Jadi doa terhadap orang-orang mukmin yang lainnya yang sudah meninggal itu juga mempengaruhi diri orang tersebut, diri si mayat. Ya. Doa seorang mukmin terhadap mukmin yang lain, walau yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, itu juga berpengaruh. Makanya Syekh Al-Bani rahimahullah mencantumkan uh, bab ini, ya, doa orang mukmin termasuk salah satu hal yang bisa mempengaruhi, yang berpengaruh untuk si mayat. Dalilnya, Allah Subhanahu Wa Taala firman, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْفِرْ لَنَا وَالْإِخْوَانِ الَّذِينَ تَبَقَوْنَ بِالْإِيمَانِ Dan mereka-mereka yang berkata Ya Allah ampuni dosa kami dan dosa orang-orang yang lebih dahulu beriman dari kami, itu yang sudah meninggal. Kemudian dalil yang lain, ketika kita sholat janazah, kita juga mendoai orang yang sudah meninggal. Ketika kita mau beranjak, meninggalkan kuburan, sepertinya bagaimana? Rasulullah mengatakan istagfir, istagfirul islahibikum. Minta ampun pada Allah untuk saudara kamu yang sudah ada dalam kubur. Tentunya udah ada kubur, udah kan begitu. Bukan masih hidup. Artinya istighfar seorang mu'min, doa seorang mu'min terhadap saudaranya yang sudah meninggal, itu bermanfaat. Yang masih hidup juga sangat bermanfaat. Sebagaimana Umar bin khattab pernah Eh, uh, saudara-saudaraku hendak pergi ber, bermusafir, apa kata Umar? La tansani fi sholahi du'a'ik. Jangan kamu lupakan aku ketika kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ya. taala. Seorang muslim apabila dia mendoakan kebaikan untuk temannya, ya, Maka kata malaikat, falakam misluh. Nah, falakam Kamu juga akan mendapatkannya. Misal si A, si A lagi. Si A berdoa, "Ya Allah, semoga temanku ini mendapat seorang istri yang soleh apa kata mereka? salah kamis loh lah. kamu juga akan dapat jadi nggak ada rugi jangan antum rugi jangan dikira rugi capek capek doa ke dia ngapain nggak ada dalam Islam ya bahkan kita untung makanya antum banyak banyak berdoa untuk teman ya jangan iri dia dapat teman lulusan santri kita hanya lulusan apa misalnya lulusan SMP saja misalnya Ya kalaupun dia mendapatkan soleh kita, Alhamdulillah ya Allah, jadikan dia seorang soleh. Semoga Allah menjadikan istri kita jadi soleh. Kalau kami luka ke malaikat, malaikat yang mendoakan. Kita, dia kita yang mendoakan. Yang kita, saya mendoakan. Malaikat, malaikat kan tidak tanggung-tanggung. Hmm. Makanya tidak rugi. Ya. Kemudian... <tuh> <tuh> Mayu dahilahi bakdal maut. Minta wahbis sedekah, akhiratih akhij. Jadi itu apa yang dihadiahkan kepadanya setelah dia meninggal, seperti pahala sedekah, bacaan dan haji. Oh, Mana ini? Bisa kirim pahala berarti? Atau kirim al-fatihah, karnya? Atau kirim apalah? Kan begitu? Pokoknya kirim, kirim pahala. Wah saya cikalamu alad alik nanti akan kita bahas. Jadi bukan sekarang. Sudah ke berapa itu? Ketujuh, kedelapan. Ahwalu yomalkiyah mawshadai duh. Yaitu derita yang dialami seorang pada hari kiamat itu juga dapat menghindari dia dari neraka. Yang ke kesembilan. Kesembilan. Hah? 9. Nanti tanya yang lain. 9 sebagaimana yang tercantum dalam Bukhari Muslim, "Annal mu'minin ila abaru ssirot ala qantarati, qantarati bainal jannati wan nar." Orang-orang beriman apabila dia sudah selesai melalui sirat, mereka akan berhenti di atas jembatan yang terletak antara surga dan neraka. Paya khasu libok bihim mimbol, kemudian masing-masing mereka mengkisos dengan sebagian yang lain. Artinya balas membalas. Kalau masih ada dosa, masih ada kezaliman di situ diselesakan. Pak idahun ibu, wanuku utinalahum tidukul jannah. Apabila mereka sudah bersih semua, sudah selesai kisosnya semua, kezaliman-kezaliman sudah dimaafkan ataupun sudah dikisos dibalas, barulah mereka diizinkan masuk ke dalam surga. nah yang ke sepuluh As-Syafa'at-Syafi'in Terhindar dari adab neraka Dikarenakan mendapat syafa'at Contohnya seperti apa? Hmm? Seperti apa contohnya? Ya orang mati syahid Seorang yang mati syahid bisa bilillah Akan memberi syafa'at uh, Sebanyak 70 orang keluarganya 70 orang Ya dia pilih lah Bapaknya, ibunya, neneknya semua Masuk surga, masuk surga, yuk 70 orang Udah, Kan ini syafaat nah, Ya tentunya yang muslim-muslim kan begitu Seperti apa lagi? Mereka yang memiliki anak Dua orang Masih kecil kemudian meninggal Minimal Karena kata Rasulullah Barang siapa memiliki dua orang anak Lam ya yang belum sampai balik kemudian meninggal berarti anak tersebut akan menjadi penghalang antara dia dan neraka itu bagi yang punya anak jadi kalau antum menginginkan ini, antum harus nikah dulu <mirip> tapi jangan untuk punya anak untuk apa kamu punya anak? saya harap semoga dia meninggal tidak begitu juga ya tidak begitu juga Tidak ada tunangnya pula begitu. <tid> Sudah berapa? Sepuluh. Ya. Tadi berapa? Asy'raf sepuluh ya. Jadi demikianlah para kafirin asalamu alaikum. Di sini malah ada disebutkan yang ke sebelas. Tadi katanya sepuluh, ternyata disebutkan yang sebelas di sini. Yaitu A'fu rrah A'fu rahimin min ghari shata'ah yaitu kemaafan dari Arhamurrahimin, kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa syafaat. Artinya syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan syafaat dari manusia tapi langsung dari Allah. Yaitu, ya sudah dimaafkan saja. Ini para PP Din Yang paling intinya, ya kajian kita ini apa namanya? hal ketika kita melihat seorang muslim, kita mengharap berharap agar dia diampuni oleh Allah kita juga mengharap agar kita diampuni oleh Allah. Ketika kita juga mengharap agar dia masuk surga. Ketika kita mendoakan saudara kita masuk surga, malaikat juga akan berdoa untuk kita. Fala kamislu, kamu juga seperti itu akan masuk ke dalam surga. Hanya saja kita dilarang untuk memastikan seseorang masuk surga atau memastikan seseorang masuk neraka. Ini tidak dibolehkan. Kecuali yang ada dalilnya dari Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w. sebagaimana yang dicak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Ketika Rasulullah SAW Berada di Bi'ril Arish Ketika beliau istirahat di Bi'ril Arish Pada saat itu sedang ditemani oleh Abu Musa al Asyari Kata Abu Musa Al-Ashari uh, Demi Allah aku akan menjadi penja penjaganya Rasulullah hari ini Penjaga pintu Rasulullah Kemudian datang Abu Bakar Dia minta izin untuk masuk. Abu Musa al-Hari minta izin kepada Rasulullah. Bahawasannya Abu Bakar datang. Dia minta izin untuk masuk. Apa kata Rasulullah? Iddan lahu. Izinkan dia masuk. Wa abshiru bil jannah. Kabarkan pada dia bahawasanya dia masuk surga. Maka di, diberitahu oleh Abu Musa al-Hari. Kemudian juga datang uh, Umar, uh, Umar bin Khattab. Begitu juga. Izinkan dia masuk. Wa ya, abshiru bil jannah. Izinkan dia masuk dan Beritahu dia, dia masuk surga. Ya. Demikian juga, kemudian datang Usman bin Affan. Juga seperti itu, izinkan dia dan beritahu dia masuk surga. Dengan musibah yang akan menimpa dirinya. Ketika Abu Bakar masuk, Abu Bakar duduk di samping Rasulullah sambil merendamkan kaki. Di telaga itu. Datang Umar bin Khattab duduk di sebelah Rasulullah. Ketika Utsman bin Affan datang sudah penuh. Sudah penuh? Tidak ada tempat untuk duduk. Kemudian uh, perawi mulai me, me, uh, mentakwil kisah ini, ini menandakan kuburan. Artinya Abu Bakar dan Umar berada kuburannya berada berdampingan dengan Rasulullah SAW. sementara Utsman bin Affan tidak. Ya. Utsman bin Affan yang terjadi kerusuhan pada masa pemerintahannya hingga dia beliau terbunuh sampai beliau sendiri tidak dibolehkan dikuburkan di baki di samping baki itu di samping baki kuburan baki itu ada tanah Usman bin Affan sendiri disitulah dia dikuburkan jadi kuburan Usman bin Affan sekarang itu tanah beliau dulu jadi ini baki dilebari dilebarkan jadi hingga termasuk tanah Usman bin Affan itulah nasib Usman bin Affan rohulillahwan pada saat itu. Jadi demikianlah para fakihin atas nama Allah Semoga ada manfaatnya, menambah wawasan kita dan semoga menambah semangat kita untuk menjalarkan hidup dan kehidupan, menggapai cita-cita, tentunya dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud qada dan qadar? Sebenarnya bagaimana menurut pendapat Khawarij dan Mu'tazilah dan Ahlussunnah mengenai ya, sebenarnya sudah panjang lebar ya kita kita bahas hampir sebulan lebih masalah masalah takdir. Menurut pada intinya ya. Pada intinya menurut Ahlussunnah wal Jamaah setiap apa yang dilakukan oleh makhluk itu sudah Menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sudah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti ini. Apapun. Bagaimana dengan perbuatan jahat? Seorang yang mencuri. Apakah itu sudah menjadi takdir? Itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya tanya untuk tetapi menurut pemahaman al Hasanawajama tidak boleh menisbatkan kejelekan terhadap Allah. Kalau dikatakan mencuri merupakan ketatan Allah berarti menetapkan sesuatu menisbatkan sesuatu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana? Bagaimana? sabda Rasulullah, semua semua kebaikan ada di tanganmu dan se, dan se, semua kejelekan tidak tidak berasal darimu. Anda bagaimana? Kalau kita katakan semua yang ada uh, semua perbuatan manusia merupakan sudah menjadi takdir Allah Subhanahu Wa Taala termasuk apakah termasuk mencuri juga? Nah bagaimana? Ada yang masih ingat? Karena masalah ini masalah yang agak rumit dan tidak bisa dipahami hanya sebentar. Dia masalahnya berkaitan dengan hikmah. Apa hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan adanya orang yang mencuri Apa hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan adanya orang musyrik Padahal Walau syi'na la'atayna Kulla nafsin hudaha Seandainya kami mau Kami bisa berhidayah seluruhnya Tapi tetap saja Allah subhanahu wa ta'ala Menentapkan adanya orang kafir Ada musyrik Ada yang soleh Ada yang mukmin, Seterusnya itu merupakan ada hikmahnya. Jadi mengapa orang mencuri tadi para Ikhwatiddin azallahu yakum? Bin berkaitan dengan perbuatan orang tersebut dikatakan perbuatan jelek. Sudah. Dan ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia pada saat ini ini dia mencuri. Antas apakah kita kita katakan oh berarti ini perbuatan jelek ini disebat kepada Allah? Tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia pada saat itu mencuri pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Contoh yang paling dekat. Ketika seorang dokter menyembelih apa namanya, membedah dada anak kita. Membedah dada anak kita. Apa tindakan si ayah? Hah? Dibayar lagi, kan begitu? Coba orang samping rumah, coba bedah dada anakku disuruh masuk penjara kan begitu. Ini malah dokternya dibayar. Sama-sama bedah. Sama-sama bedah, namun bedah ini ada hikmahnya. Ketika antum minum pil yang pahit dan terasa getir. Ya. Terasa getir. Tentu ini ada faedahnya inilah yang berkaitan dengan takdir setiap masalah itu pasti ada, ada hikmah yang dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hanya saja kita tidak mengetahui apa hikmahnya, jadi pada intinya, kita ahli sunnah wal jamaah, meyakini bahwasannya, segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekarang pertanyaan la yaruddu la yaruddu kadar illa dua Allah subhanahu wa ta'ala tidak Nah, tidak tidak akan ada yang bisa menghalangi takdir kecuali doa. Kemudian Allah uh, S.A.W. juga bersabda. Barang siapa? Ya, barang siapa yang mau diluaskan rezekinya? Kemah adalah dia menghubungi satu rahmi. Atau mau umur panjang. Makanya bersatu rahmi. Hubungi salih seratu itu bagaimana? Bukankah ajal kita fa'idaja ajaluhum? La yastaqdimuna shay'aw wa la ta'khirun. Apabila ajal sudah datang, tidak akan bisa di dipercepat dan tidak akan bisa ditunda. Ajal sudah ditetapkan, kapan? Kapan ajal kita ditetapkan? Hah? Ketika sih di dalam rahim ibu, setelah 40 hari, 40 hari yang ketiga Bayur salu ilahil malak. Dikirim pada janin tersebut. Malaikat. Itu bagaimana nasibnya termasuk. Masalah ajalnya. Sudah. Kemudian apakah ajalnya yang ditetapkan ini. Kalau kita menghubungi Rahmi, lantas. Naik dia. Dari 50 tahun. Dapat bonus dari 55 tahun. Tambah dengan doa. Jadi 60 tahun. Nah. Bagaimana? Ini sudah pernah juga saya singgung itu mana jawabannya nah, nah, karena, belum, karena, doa, karena doa itu pun sudah di, kita kita. ditakdirkan ketika dia menghubungi satu rahmi itu juga sudah termasuk dalam skenario takdir hmm. ya jadi bukan berarti dia itu tadinya gak tertulis dalam takdir dia gak berdoa <tuh. <tuh. makanya 50 umurnya ternyata dia berdoa akhirnya tambah 55, enggak begitu. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui bahwa dia nanti berdoa yang buat membuat dia panjang umur. Begitu jadinya. Adapun orang-orang Khawarij, ya. orang-orang uh, Mu'tazilah mereka mengenai masalah ini seperti orang-orang Qadariyah. -orang Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala Uh, bagaimana? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala me ma... Apa lupa? Mengene oh, Mu'tazilah. Afan, entilah, ulang, ya. Apakah dia seperti Qadariyah ataukah Jabariyah? Allahu a'lam Apakah berdoa kepada orang mati dapat e, tapi bukan orang tua kita diterima oleh Allah. Ya jelas diterima ya. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ya ketika kita salat jenazah apa isinya? Doa semua. Allahummaghfir lahu. Coba hafalnya. Siapa lihat? Allahummaghfir lahu warhamhu. Itu kan doa semua. Waafi wa'fu anhu. Wa Terus apa lagi? Tidak hafal lagi. Ada kemudian apa lagi seperti uh, Quran yang saya sebutkan tadi kemudian seperti kisah ketika kita disunahkan ketika kita mau beranjak meninggalkan kuburan kita disunahkan untuk mendoakan jadi bermanfaat bagi si mayit doa kaum muslimin doa antara kaum muslimin untuk lebih ringkisan pembaca Kitab ahkamul janaiz di situ ada bab khusus hal-hal yang bermanfaat untuk si mayit itu babak akhir apakah doa dalam bahasa Indonesia ketika sujud boleh dilapaskan? <gir> jadi masalahnya koh ini kalau saya salim mengatakan boleh berdoa dalam sujud pakai bahasa Indonesia tapi dia punya syarat. Syaratnya dia tidak bisa Arab. Tidak bisa Arab. <guluh> dalam hadis disebutkan ketika seorang sahabat. Berbicara dalam sholatnya. Apa kata Rasulullah? Innamassa'a. Sebenarnya salat itu tidak dibuat untuk seperti ini. Ini nama pihak takbir, uh, tahliil, uh, takbir tahlil ta takbir, tahli wakil tu Quran dalam Quran dalam uh, ini matikan lain. Jadi grogi saja. <guluh> <tuh> <tuh> matikan aja. Jadi mengenai apa <tuh> di dalam salat itu isinya takbir, tahlil, dan